Mitra Bisnis, Kejaksaan Agung mengeluh banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ulur waktu pelaksanaan hukuman dengan mengajukan gerasi dan peninjauan kembali berkali-kali, padahal undang-undang membatasi pengajuan tersebut hanya bisa dilakukan satu kali. Saat ini sudah terhubung dengan direktur eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Trigu Indonesia, Ratnasari Lopis. Bu Ratna, apa komentar Anda? Bagi saya setiap orang itu pasti mati. Kalau memang kesalahannya itu sudah dianggap yaitu di vonis mati. Mungkin ada orang bawa kematian itu di tangan Tuhan ya, tapi kalau memang hidup dia juga tidak ada gunanya ya buat apa. Mungkin vonisnya itu juga bagi para penegak hukum tentunya dia sudah punya pertimbangan, pertimbangan yang lebih mendalam dan saya yakin pasti dia sendiri secara spiritual juga sudah tahu, sudah mengkajinya juga lebih dalam. Apakah memang perlu hukuman mati di Indonesia, Bu? Menurut saya rumah mati mungkin di Indonesia masih perlu ya, karena betul-betul itu menjadi jerak. Seperti contohnya di Malaysia ya. Misalnya tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba. Tapi benar-benar jera. Nah sekarang aja kita misalnya sudah ada hukuman mati aja. Kita masih belum dapat dilaksanakan dengan baik ya. Dan tidak membuat jera. Jadi saya rasa masih perlu. Narkoba saya sangat setuju. Kenapa itu benar-benar yang merusak keluarga kita. Yang menjadi korban narkoba itu kan benar-benar semua. Akal sehatnya hilang kan ya kan. Jadi kalau saya untuk narkoba itu saya benar-benar aduh. Kalau bisa seberat-beratnya... khususnya bagi pengedar. Bagaimana Anda menilai lembaga peradilan saat ini? memang sekarang ini kita kan sedang meragukan lembaga itu dengan kasusnya misalnya jaksa urut kemarin ya, kita tahu katanya beliau itu begini-begini, ternyata begitu gitu dengan telaksa kan misalnya menerima walaupun sampai sekarang masih belum terbukti bagaimana, tapi jujur aja deh, kita sekarang ini kehidupan beliau-beliau itu kan semuanya di atas rata-rata kan, kalau kita hitung-hitung betul-betul dengan income dan ini kan kayaknya semuanya kayaknya di atas rata-rata ya kan gitu kan? jadi memang reformasi mungkin Memang harus dari situ kali ya, jadi penegak hukum yaitu dari kepolisian, kejaksaan, kemudian kalau jadi ekonomi ya memang harusnya didacu kayak dimulai dari situ. Tetapi kita juga harus memperhatikan income mereka, bagaimana mereka itu cukup sejahtera. Apakah ada harapan akan lebih baik lagi, Ratna? Saya sih selalu harus positif dan positif thinking, harap baik. Tapi memang dengan bukan hanya sekedar harapan, selama gajinya mereka tidak cukup mensejahterakan mereka dalam tanda kutip, bukan harus kaya raya, bukan ya, tapi cukup gitu loh. Kita bisa berharap untuk bisa menuju kebaikan. Baik, Buratna, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topik of the Day bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Lopis, Saya Dewi Sintawati.